syal untuk AC community semuanya. Di sini kerja semuanya ya, Mas ya. Oke. Okay. Kali ini karena habisnya masih banyak sekali.